Assalamualaikum Sudarlun, berita malam medisi hari ini selasa 18 Juli 2017 dibacakan Ardiansyah. Seekor gajah jantan ditemukan mati membusuk di Aceh Tengah. Polisi tangkap sindikat pembongkar toko antar provinsi. Puskesmas kembang Tanjung kurang ruangan rawat inap. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Nyusrum Seram BFM.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 Sebelum seekor gajah jantan ditemukan warga telah menjadi bangkai di kawasan Uning Kelok, Kampung Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, Senin kemarin. Gajah yang diperkirakan mati 20 hari lebih itu diduga sengaja dibunuh karena ketika itu ditemukan gadingnya telah hilang. Camat Ketol Maimun mengatakan bangkai gajah pertama kali ditemukan warga Karang Ampar saat pergi ke kebun. Saat ditemukan kondisinya membusuk lantaran diperkirakan telah mati lebih dari 20 hari. Lokasi penemuan bangkai ini sekitar 2 km dari pemukiman warga. Dari pengamatan pihak CRU Das Pesangan, gajah tersebut mati karena dibunuh. Selain kondisi bangkai mengenaskan, gading gajah juga hilang. Namun untuk memastikan penyebab hewan yang dilindungi itu mati, pihaknya telah menunggu kehadiran tim dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA AC. Darulun Polres Aceh Barat mengamankan dua orang tersangka yang diduga bagian dari komplotan spesialis pembobol toko pedagang di Melabu. Dua tersangka yang kini diamankan berinisial MY 45 tahun dan MY 43 tahun. Keduanya merupakan sindikat pembongkar toko antar provinsi. Dua tersangka asal acu timur tersebut ditangkap polisi di kawasan pedada Kabupaten Biren pada Kamis pekan lalu setelah sebelumnya komplotan ini beraksi di Melabu. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai, satu unit mobil, serta sejumlah bukti lainnya dari para tersangka. Kapolres Aceh Barat AKBP Teguh Priambo Nugroho mengatakan sebelum tertangkap, dua tersangka dan sejumlah rekannya yang lain melakukan aksi pembobolan toko di Jalan Singgah Mata Melabuh, Aceh Barat pada 20 Juni 2017. Akibatnya korban mengalami kerugian Rp20 juta. Rupiah. Menurut Teguh, dalam menjalankan aksi kejahatannya, sejumlah pelaku juga terekam kamera CCTV. Pelaku yang merupakan warga Aceh Timur tersebut selama ini di Tenggarai kerap melakukan aksi pencurian dengan membobol rumah toko antar kabupaten di Aceh. Dua pelaku lain yang berhasil kabur saat diserga polisi kini masih buron. Sejar lun puskesmas kembang Tanjung Pidi kekurangan ruang rawat inap. Sehingga pasien penyakit menular harus digabung dengan pasien lain dalam satu kamar. Kepala Puskesmas Kembang Tanjung H. Amir, H. Amir Hamzah mengatakan ruang rawat inap yang ada sekarang cuma dua kamar. Satu ruangan laki-laki dan satunya lagi untuk pasien perempuan. Kapasitas dua ruangan rawat inap hanya 10 orang. Bahkan tidak ada pemisahan dari segi jenis penyakit sehingga pasien terpaksa digabung. Seharusnya ada pemisahan antara pasien anak dan jenis penyakit khususnya penyakit menular Sehingga pasien penyakit menular tidak tertular kepada pasien lain Amir mengaku fasilitas ruangan ini sudah beberapa kali diusulkan namun belum ada respon Dampaknya banyak pasien mengeluh Dia hanya berharap ada penambahan ruangan rawat inap Darlun pemerintah Kabupaten Aceh Baradaya menyetop pembayaran gaji kepada empat orang pegawai negeri sipil yang tidak masuk kantor tanpa keterangan alias bolos sejak satu tahun terakhir. Kepala BKPSDM Abdia Edi Daryanto mengatakan empat PNS yang di-stop pembayaran gaji karena tidak masuk kerja yaitu Dr. Teku Muda Putih sebagai staf RSUTP, Yulizar sebagai mantan Ajudan Sekda Abdiya, Dr. Andes mahar Mahardinur sebagai staf dinas perpustakaan, dan Edi Marta sebagai guru SD 4 Babarot. Darianto mengatakan pemberhentian pembayaran gaji mereka diputuskan setelah Sekda dia menggelar rapat dengan pimpinan tempat mereka ditugaskan. Langkah itu dilakukan sebagai peringatan dan sanksi hingga 4 PNS tersebut kembali bertugas. Darianto mengatakan jika dalam beberapa bulan ke depan mereka juga tidak hadir maka keempat PNS tersebut diusulkan pemecatan dari PNS karena sejumlah langkah seperti menyurati dan menegur kepada masing-masing PNS yang bolos tersebut telah dilakukan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi, Serambi FM. FM. Sebelumnya Wakil Bupati Nagan Raya yang juga Bupati Nagan Raya terpilih M. Jamin Idham memastikan jembatan gantung yang putus di lintas Kabukila Kecamatan Senagana akan dibangun pada 2018. Jembatan Gantung ini putus total setelah diterjang banjir besar tahun 2012. M. Jamin mengatakan di masa kepemimpinannya nanti Pemkap akan membangun satu unit jembatan di kawasan Krungcut, kecamatan Betung, serta perbaikan jembatan rangka baja yang rusak di kawasan Gunung Kong, kecamatan Makmur Menurutnya pembangunan tersebut semua telah dimasukkan ke dalam RPJM tahun 2018, sehingga diharapkan sejumlah pembangunan yang selama ini kurang terakomodir akan dilakukan pembangunan bertahap. Darlun dua warga Aceh Utara berinisial R26 tahun dan M26 tahun ditangkap di Desa Matangraya, Kecamatan Baktia. Satu di antaranya yakni R ditembak polisi karena melarikan diri saat digerebek petugas. Kapolres Aceh Utara KBP Untung Sanghaji mengatakan R tercatat sebagai warga Babakrung dan M warga Desa Krung Haji. Mereka ditangkap Senin malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat di sebuah rumah Kecamatan Sawangan, Aceh Utara. Menurut keterangan warga, lokasi itu kerap dijadikan tempat transaksi narkotika. Barang bukti yang disita dari keduanya berupa sabu-sabu seberat 36,37 gram. Satu di antaranya yakni R ditembak polisi karena melarikan diri saat digerebek petugas. Saat ini R dirawat di Rumah Sakit Umum Cut dikawal ketat oleh polisi selama 24 jam. Pemeriksaan terhadap R dilakukan setelah luka di pahanya sembuh sedangkan rekannya M kini ditahan di Polres Aceh Utara Darlun koalisi masyarakat sipil anti korupsi Yogyakarta mendesak KPK segera menahan ketua DPR Setia Novanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi IkatTP koalisi yang merupakan gabungan tokoh agama tokoh masyarakat dan mahasiswa itu khawatir novanto akan menghilangkan barang bukti Toko NU Yogyakarta, Amalik Madani, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Yogyakarta mengatakan, jika Novanto tak ditahan, dikhawatirkan akan memperuncing hubungan KPK dan DPR. Menurutnya dengan dijadikannya setia Novanto, tersangka maka ada kemungkinan semakin memperuncing situasi antara KPK dan DPR. Maka dukungan moral untuk KPK harus terus diberikan sehingga KPK tidak gentar dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Sementara itu pengaman politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto Ahmad Sabik mengatakan sudah sepatutnya seorang tersangka kasus korupsi IKTP mengundurkan diri dari jabatan publik yang ia emban. Ia juga khawatir jika Novanto yang berstatus tersangka tetap menjabat Ketua DPR, maka akan terjadi penyalahgunaan Wewenang yang mempengaruhi proses hukum kasus IKTP. Dari Newsroom Seram Tanjung Permais, sekian berita malam edisi Selasa 18 Juli 2017. Berita pagi Seram BFM bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa anda akses di situs internet www.serambfm.com. Follow di Twitter at Seram BFM. Darlon, wassalam.